Para pendengar radio muslim, sahabat radio muslim Dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita tidak bosan-bosannya bersyukur Memuji Allah subhanahu wa ta'ala Taslim bahan nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala yang mana Allah Subhanahu wa masih mengizinkan kita melaksanakan rangkaian ibadah puasa di bulan Ramadan 1440 Hijriah dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa kita di hari yang kelima kalau bukan karena pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa kita tidak akan mampu untuk melaksanakan ibadah apapun bahkan termasuk ibadah puasa di bulan Ramadan maka lain kita sama-sama kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa dengan harapan dan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surat Ibrahim la in syakartum la aziidannakum ya, jika kalian bersyukur kepadaku maka akan aku tambah nikmat tersebut pada kalian kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang banyak sekali jumlahnya dan paling penting nikmat paling besar nikmat pertolongan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita melaksanakan ibadah kita bersyukur itu itu harapannya Allah akan tambah nikmat itu tersebut ya sehingga kita makin tetap kuat semangat fit energik untuk melaksanakan ibadah ibadah di bulan Ramadan ini. Kemudian Salam salam semoga senantiasa tercurah untuk teladan kita alunan kita Nabi kita Muhammad SAW yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita berbagai macam contoh teladan yang baik dalam mengarungi kehidupan di dunia yang penuh dengan fitnah dan petunjuk serta risalah Islam yang telah Allah turunkan kepada beliau sungguh sangat lengkap sebagaimana dalam penjelasan awal di pembahasan kita ini hatta ya e, e, hatta al-khira'ah ya, ya nabi kita sudah mengajarkan segala macam urusan-urusan kehidupan kita urusan agama bahkan termasuk dalam tata cara buang air urusan kamar mandi hal yang kecil saja diatur oleh Allah, Allah dan Rasulnya dalam agama Islam Apalagi dalam hal-hal yang sangat penting tentu Islam tidak akan luput untuk mengaturnya para pendengar radio Muslim di manapun anda berada Rahimani wa Rahimakumullah kita masih melanjutkan pembahasan kita membahas fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadon yang ditulis oleh Dr. Rayhanul Bahrain, Magister Kesehatan, Magister Sains, Spesialis Patologi Klinik, Hafidzohullah Taala Woroah. Dan di pembahasan terakhir kita membahas mengenai pembatal puasa terkait dengan anestesi dan obat bius. Kemarin kita sudah bahas anestesi itu dua macam, ada yang lokal, ada yang total. Kemudian metode apa namanya penggunaan anestesinya ada yang melalui hidung dengan gas, caranya. Kemudian ada yang anestesi kering dengan jarum seperti akupuntur Cina yang dia menusuk ke saraf tertentu dengan harapan e, di sana nanti akan keluar e, sekresi morfin alami dalam tubuh yang itu bisa menekan rasa sakit dan e, apa sedikit mati rasa. Yang itu tidak membatalkan puasa. Nah, sekarang kita akan fokus ke anestesi melalui suntikan, baik itu anestesinya nanti lokal ataupun e, anestesi total. Kalau yang lokal eh, jelas ya, kita tidak mendapatkan pengaruh di sana. Kita masih sadar, kita masih bisa menjalankan ibadah puasa, ya, kita sadar menjalankan puasa. Sehingga para ulama ya mengatakan anestesi lokal itu tidak membatalkan puasa. Kemudian ya eh, kita lihat yang anestesi dengan suntikan yaitu mau menghilangkan kesadaran secara total, kesadaran secara total hilang. Kemarin kita telah bahas ada dua keadaan di mana keadaan ia hilang kesadaran sehingga seluruh waktu siang dia tidak sadarkan diri, sehingga seluruh waktu puasa dia lewati dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya mata, matahari. Kemudian yang kondisi kedua adalah di mana ketika kesadaran dia tidak seluruh siang namun dia masih menjumpai waktu untuk menjalankan puasa di tahari hari tersebut. Para pendengar yang Muslim dimanapun anda berada, kondisi yang pertama tadi ketika dia hilang kesadaran dengan anestesi, ya uh, hilang kesadaran sehingga dia tidak menjumpai waktu untuk puasa di siang hari, ya ini uh, yani dia uh, karena mungkin operasinya lama sehingga uh, pemulihannya cukup lama. Maka kata Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad menyatakan puasannya siapa saja yang pingsan pada seluruh waktu siang maka puasanya tidak sah sehingga karena kondisi anestesi itu sudah kehilangan kesadaran ya dan dia di uh, apa kan bisa mendaluh tidak ada masalah uh, apa permasalahan bius sehingga ini dikiaskan dengan uh, pingsannya uh, dasar mereka adalah karena Nabi saw pernah bersabda dalam diskusi Allah subhanahuwataala berfirman kelua amal ibni Adam lahu Ilah syama, fa innahu li wa anak ajazi bihi. Sesungguhnya amal ibadah anaknya keturunan Nabi Adam itu uh, untuk mereka sendiri, kecuali puasa. Karena puasa itu kata Allah Subhanahu Wa Taala untuk Allah, ya. Fa anak wa anak ajazi bihi. Nanti aku yang membalasnya. Dalam yang lain, yang lain, ia terukutu amahu wa shorobahu wa shohwatahu min azziin manusia itu meninggalkan makanannya, minumannya, syahwatnya, karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga hakikatnya, kata Allah subhanahu wa ta'ala, asyamu li. Sebuah puasa itu sebenarnya hakikatnya untuk aku. Wa ana ajazibihi walhasanatu bi'asyi'a misalim. Nanti aku yang akan membalasnya langsung, kata Allah subhanahu wa ta'ala, mana kesatu kebaikan akan dibalas dengan sepuluh kebaikan yang semisan. Sehingga dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa puasa adalah menahan diri dari makan minum dan syahwan, ya. Sedangkan orang-orang yang pingsan sepanjang waktu seharian ya, di waktu-waktu di mana diwajibkan yang puasa melintasi tepi pajaj sampai terbenamnya matahari, itu tidak akan melakukan hal ini. Ya, dia tidak sadar melakukan hal ini. Ya. Sehingga atas dasar itu para ulama berpendapat puasanya tidak tidak sah, ya. Meskipun ulama ah Hanafiyah. Ya, Kemudian Imam Muzan dari kalangan Syafi'iyah dia berpendapat puasa tetap sah karena e, itu ki, orang pingsan itu dia kiaskan orang yang tidur dia. Ya. Dan orang yang tidur tentu tidak ada dampak apa-apa selama e, puasanya ketika ia sudah niat puasa. Nah, pendapat yang paling tepat ini adalah pendapat yang di, sebagaimana dikatakan oleh jumhur atau mayoritas para ulama bahwasannya kondisi yang pertama ini puasanya tidak sah batal dan wajib mengkholo nanti puasa di hari yang lain ya kenapa karena orang yang tidur itu kondisinya beda dengan orang yang pingsan ya orang yang tidur itu bisa bangun ketika diingatkan beda sama orang yang pingsan ya susah membangunkan orang yang pingsan itu kadang harus dipancing ditekan dengan nyeri dikasih bau yang menyengat ya ya begitu juga dong orang yang bius ya kami menjalankan praktik itu e, ketika dulu juga pendidikan ya kami melihat membangunkan orang yang e, terbius itu tidak mudah dosisnya diturunkan pelan-pelan obatnya kemudian dirangsang ya pernafasannya ya terus dibangunkan ya kita bangunkan bangun bangun, Pak, Pak, bangun. terus ada observasi e, apa observasi si pas bius ya paska anestesi ya. sehingga E, pingsan dan pingsan mirip dengan e, apa namanya anestesi, tapi mereka berdua tidak bisa disamakan dikisahkan dengan di, tidur. Adapun keadaan yang kedua, ketika hilangnya kondisi kesadaran itu tidak pada waktu di seluruh siang, maka masih bisa ia ya, mendapati e, waktu sebagian waktu pada siang hari untuk menjalankan puasa, ya. Maka nih e, apa sebagian para ulama ya menyatakan bahwasannya Uh, puasanya ada yang uh, sah, ada yang tidak sah, ya. Kita baca pendapat yang uh, penjelasan yang dikutip uh, yang ditulis oleh beliau penulis di sini. Pendapat yang terdepan dalam masalah ini adalah pendapat Imam Syafi' dan Imam Ahmad, ya. Ini menyatakan bahwasanya diizahkan di sini ada perselisian pendapat. Ya, dalam keadaan yang kedua pun juga ada perselisian pe pendapat. Sebagaimana pendapat yang pertama. Jika seseorang mendapati sebagian dari waktu siang, maka puasanya sah, karena tidak ada dalil yang menyatakan batalnya dan masih ada niat untuk imsak atau imsak ya niat menahan diri dari makan dan minum pada sebagian siang. Sebagaimana juga pendapat imam Tha'ib ya, bahwa tidak disyaratkan imsak pada seluruh siang, yaitu saat wajibnya puasa. Cukup imsak pada eh, pada pada waktu yang ada di sebagian siang yang tersisa. Ketika ia sudah sadar, maka puasanya sah. Jadi kesimpulannya nanti kalau ada orang yang dibius karena untuk menjalankan prosedur operasi sehingga tidak bisa diri ya pada sebagian waktu siang maka dia e, puasanya e, sah ya. Ya, puasanya sah dan tidak rusak puasanya tidak batal. Tapi kalau pembiusannya menyebabkan kesadarannya hilang di seluruh waktu yakni waktu e, puasa itu dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari maka puasanya bah, batal sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil dari tadi pe, pember, penjelasan pembagian dua tiga metode uh, anestesi tadi anestesi melalui hidung dengan hirup gas anestesi maka tidak membatalkan pu, puasa karena cuma sekedar gas saja anestesi kering Cina dengan jarum itu tidak membatalkan puasa anestesi melalui suntikan ya kita lihat di mana lokal apa uh, total ya total kalau akan tidak membatalkan puasa, kalau total dilihat apakah dia hilang kesadaran seluruh waktu siang, apakah dia masih menjumpai waktu tertentu ya, masih ada waktu sebagian waktu siang yang dia bisa menjalankan e, imsak ya? menjalankan e, niat untuk imsak yang menahan diri dari pembatal-pembatal puasa. Nah, sehingga dengan ini kita jelas ya, orang-orang yang mungkin menjalani operasi mungkin hanya sekedar 1 jam, 2 jam ya ketika uh, dengan niat dia sudah berpuasa ya dia berniat puasa di di, di saat sahurnya ya ketika malam, malam dia puasa sahurnya dia yakni apa uh, sahur ya kemudian dia misalnya jam uh, 12 siang atau jam uh, 1 siang dia menjalani operasi jam 3 selesai ya jam 3 selesai sadar kemudian jam 4 dia ya masih dalam eh, apa menjum, sudah sadar total kemudian masih bisa menahan sampai ya kurang lebih jam menjelang jam 6 menam waktu puasa maka orang seperti ini tidak perlu merusak puasanya cukup menjalankan sisa yang tersisa eh, dari puasanya dan kemudian berbuka dan insyaallah puasanya sah menurut pendapat yang yang paling kuat ataupun misalnya orang yang hilang kesadaran secara total karena eh, operasinya operasi besar yang membutuhkan waktu yang sangat lama sehingga menyebabkan habis ya, waktu siangnya ya waktu menahannya mulai terbit fajar sampai mata, ter, matahari terbenam maka orang seperti ini eh, puasanya batal ya sehingga dia wajib mengkotok puasanya di hari yang lain kemudian ikhwanifadin para pendengar radio muslim dimanapun anda berada Rohimani warahmatullah. Di pembahasan berikutnya di halaman ke 29 yaitu puasa terkait dengan obat intra dan prosedur VT ya VT atau vagina vaginal tosher ini berkenaan dengan urusan kewanitaan ya karena memang bagi wanita tertentu ada yang eh, pengobatannya harus obatin masukkan ke dalam alat kemaluannya atau ada prosedur untuk pemeriksaan yang itu dia memasukkan E, apa, e, pemeriksa itu masukkan jarinya, misalnya bidan itu masukkan jarinya ke ke vagina, ya, untuk e, melakukan pemeriksaan bagian dalam dari organ kewanita. Nah, e, prosedur ini, ya, obat intravagina dan vagina tosher atau VT ini sering dilakukan pada ibu-ibu hamil untuk mengetahui udah bukaan berapa, ya. Serviknya udah bukan berapa, udah bisa keluar belum bayinya, ya. Dalam hal ini sebagian kaum Muslimin ada yang menyangka uh, harus dilakukan mandi wajib bahkan ya menyebabkan batal puasa. Nah, sehingga kita perlu dudukkan uh, permasalahannya bagaimana, apakah benar mengatakan puasa atau tidak. Kita lihat fatwa Allah jena daimah Allah jena daimah itu semacam komite uh, ulama di Arab Saudi, Kerajaan Arab Saudi. Mengenai hal tersebut, ya, ada yang bertanya kepada mereka. Kita baca e, pertanyaannya, jika seorang wanita memasukkan jarinya untuk istinja atau membersihkan kemaluannya, atau memasukkan obat dalam bentuk salep atau krim atau tablet e, obat dalam kurung ya obat vagina, ya untuk pengobatan atau pemeriksaan pada pasien wanita, di mana dokter wanita memasukkan jari tangannya ke kemaluan wanita atau vaginal tosher (vt) tadi atau memasukkan alat periksa ke kemaluan pasien misalnya alat spekulum ya itu alat untuk membuka melihat supaya terlihat jelas bagian dalam organ kewanitaan apakah wajib bagi wanita tersebut manjunum apabila dilakukan pada siang hari, siang hari bulan Ramadan apakah membatalkan puasa dan wajib kodok bagi perempuan tersebut jawabannya jika terjadi sebagaimana disebutkan maka tidak wajib baginya diqada dan tidak membatalkan puasanya ya ini fatwa Lajnah Daimah di nomor 998881 ya. Sehingga bagi mereka yang menyangka prosedur VT atau obat intravagina menyebabkan harus mandi junub atau puasanya batal, mungkin mereka mengkiaskan dengan e, jima atau bersetubuh. padahal perlu diketahui bahwa VT atau obat intravagina bukan termasuk ji, jimak. Syekh Abdullah Al-Basam rahimallahu menjelaskan pengertian jimak adalah memasukkan e, bagian kemalalah kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan e, perempuan ya baik itu e, kemaluan perempuan bagian depan atau e, luburnya meskipun kepada binatang maka hal ini menyebabkan puasa ba, e, pelakunya itu batal dan objeknya jika dan objeknya jika ridho dan tidak dipaksa ya berarti dua-duanya batal ya itu pengertian zi ji, zina sehingga e, Pen pen prosedur pe pe penggunaan e apa namanya vaginal e tosher dan VT atau tadi ada obat yang dimasukkan intravagina itu tidak mem membatalkan puasa. Terkait obat e intravagina ini, kata Dr Ahmad bin Muhammad Al Khalil hasanullah beliau menjelaskan dalam kitabnya Mufti Siyam Al Mu'assirah, ya, pembatal pembatal puasa kontemporan ada dua. Yang pertama Pandapan pertama dari kalangan ulama Amalikiyah dan Hanabilah berpendapat jika diteteskan cairan ke dalam vagina seorang wanita maka puasannya tidak batal. Dalil yang pertama bahawa vagina tidak terhubung dengan organ rongga dalam. Ya. Yang kedua tempat masuknya kemaluan laki-laki pada kemaluan perempuan adalah hukum zohir yang dipakai. Pendapat yang kedua Hanabilah dan Syafi'i berpendapat bahawa masuknya cairan ke dalam E, vagina membatalkan puasa dalilnya bahwa vagina memiliki poli-pori yang terhubung dengan rongga dalam sama seperti obat tetes telinga. Hanabilah dan Syafia berdasarkan pendapat mereka yaitu batalnya puasa karena sampainya cairan dari rongga dalam vagina ke seluruh tubuh seperti alasan yang dikemukakan penulis kitab Beda Isonai pendapat ini bertentangan dengan ilmu kedokteran modern ya, yang membuktikan bahwa tidak ada seluruh antara rongga reproduksi perempuan dengan organ dalam hakikatnya tidak ada sesuatu yang mengharuskan batalnya puasa bahkan berdasarkan mashab hanafi dan syafi'iah sekalipun bertolak dari alasan yang mereka kemukakan ya pendapat yang lebih bisa diterima adalah tidak batalnya puasa secara mutlak disebabkan pencuci vagina ya dalam hal ini bisa obat intravagina atau yang lainnya dan tidak ada nas atau dalil tegas yang menyatakan batalnya puasa kesimpulannya penggunaan obat intravagina dan prosedur vagina dosier atau colok vagina itu tidak membatalkan puasa dan tidak menyebabkan harusnya mandi wajib ya. sehingga karena ada yang mengkiaskan dengan jima, ya tidak perlu kita kita-kita kiaskan kita dengan dengan jima, karena definisinya berbeda, ya, definisinya tidak sama uh, Sudah jelaskan tadi yang namanya jima itu seperti apa ya, sementara yang dimasukkan ke dalam prosedur kemaluan itu adalah bukan E, organ kelamin laki-laki tapi ya e, tangan ya tangan. Dan yang namanya jima itu adalah apa? Bertemunya dua kemaluan sementara eh tidak dan itu sifatnya pemeriksaan. Ya, dan itu hanya beberapa saat. Dan tidak disari dengan nafsu, ya. Kemudian juga e, tadi sebagaimana yang telah ditekankan di sini tidak ada saluran yang menghubungkan antara organ reproduksi dengan organ rongga dalam. Ya. Meskipun kalau ditelusur sebenarnya, ya, eh, ketika masuk eh, keluar organ dalam wanita kemudian ke saluran tubanya, itu sebenarnya nanti bolong, ya, sampai ke ovarii itu ada kalau ditelusur itu bisa bolong, ya, sampai ada hubungan dengan rongga rongga dalam. Tapi Sangat tipis, kecil sekali dan tertutup, ya. Sangat sulit sekali Dan bahkan ketika obat yang masukan tidak akan pernah sampai ke sana. Pencucian apapun sifatnya tidak akan pernah bisa sampai ke sana, ya. Ya. Dan terhubung dengan organ dalam tidak sama sekali berhubung dengan uh, saluran pencernaan. Ya. Saluran pencernaan tertutup dari mulut, lambung, usus, kemudian sampai anus. Dan uh, organ vagina ini, ya organ kewanitaan itu sampai Servik uh, rahimnya kemudian uh, tubanya sampai ovarinya itu tidak ke, terhubung sama sekali dengan saluran pencernaan sehingga tidak mem membatalkan puasa. Wallahu taala alam sebagaimana yang telah dijelaskan oleh penulis di sini ya mengutip uh, fatwa al ad-da'imah imam ya, yang menyatakan bahwa semua prosedur itu tadi tidak membatalkan puasa tidak mengharuskan wanita tersebut mandi junub dan Da, tidak membatalkan puasa ya sehingga tidak ada kewajiban untuk mengha, membatalkan dan mengqadanya di luar hari di luar bulan Ramadan. Ya, e, pada kesempatan kali ini para pendengar dan muslim di Anda berada, demikianlah e, pembahasan singkat e, membahas e, buku fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan di pertemuan yang ketiga alhamdulillah telah kita selesaikan semoga semakin menambah kejelasan bagi kita semuanya mengenai terutama bagi orang-orang yang membutuhkan tindakan khusus yang telah kita bahas sebelumnya kapan dia tetap menjalankan puasanya kapan dia harus membatalkannya ya jangan mudah membatalkan puasa para hadirin ya tetap jalankan ibadah tersebut kalau kita sudah berazam untuk ibadah yakin terus laksanakan sampai selesai ya kita yakin sudah berpuasa sudah sahur Kemudian kita ragu apakah batal apakah tidak, kan gitu dengan prosedur ini. Cari betul-betul e, kejelasan hukumnya seperti apa. Dan selama belum mendapatkan kejelasan hukum apapun, dasarnya masih ragu-ragu, jangan pernah membatalkan puasa. Ya, ya, yuhaladina aamanulatubutilu, e, yuha ya yuhaladina amanutakulillahawaladutubutilu, aamalakum. Ya, dalam firman Allah Subhanahu Taala, jangan e, Ya Allah amanu atau Allah waati orang rasulah walau itu betul, amanakumnya. Jadi orang-orang yang beriman taatilah at Allah dan rasulnya dan jangan kalian batalkan dengan mudah amal-amal soleh yang telah kalian kerjakan. Ya tetap kita jaga semangat menjaga puasa Ramadan Ya, kalau kita mau batal, batalk dengan yakin, jangan sampai hanya dasar ragu-ragu terus kita batalkan.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 untuk mengembangkan dakwah radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al Azhari konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 085293348887